Besar Mas Hadi dan juga istri Dan semuanya, Mas Kendon juga terima kasih Dan semua yang hadir pada malam hari ini Kita lanjutkan bersama seluruh artis Romansa News Sampai jumpa di lain kesempatan teman-temanku Kalau pulang hati-hati Dan salam eh, sampaikan salam manis kami Buat keluarga anda di rumah Lapendosh, thank you Ah A hey. Terima kasih semuanya yang silahandir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Komendari, Paul Seykebob, Koramil Kebob, Keluarga Besar Pak Gansar, terima kasih. Dan semuanya Mas Hadi dan juga Pak Isti. Saya Rudi bersama Romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.